kayaknya kata syair makna yang sama idza antalam tunsif akaka wajatahu ala tarafil hijran kalau kamu tidak insaf kepada saudaramu kepada temanmu sahabatmu kamu akan dapati dampak dari tidak insofmu, dia akan memilih untuk bersetru denganmu. Dan siapa orangnya yang senang? Dalam keadaan kamu maupun dia sama-sama tahu bahwa ini hak dia, yang benar dia. Kamu pun tahu yang benar dia. Kamu salah, tapi kamunya tidak insof mendebat cekcok cok, kesana kemari untuk mempertahankan dan gak mau ngaku kalau saudaramu itu yang benar orang akan lari dari kamu menjauh wajatahu ala tarafil hijron gak akan ada yang suka dekat dengan kamu, gak akan ada yang mau muamalah denganmu gak akan ada yang tahan untuk bisa Akrab dengan kamu Dia akan memilih menjauh Bersetru dengan kamu lebih baik baginya Apa gunanya berteman Dekat dengan orang seperti ini Gak ada insofnya Saat Kamu salah Kamu gak mau ngaku itu salah Saat itu hak Temanmu kamu gak mau Akui itu hak dia Padahal kamu tahu itu hak dia Dia yang benar dia yang berhak, tapi karena kamu tidak insaf, tidak munsif kamu ingkari semua itu buruk dan menunjukkan lemahnya dan kurangnya iman. Karena ketika orang insaf, seperti kata Ammar, menunjukkan kesempurnaan imannya. Tidak insafnya orang. Bukti rendah dan lemahnya iman dia. Wallahu a'lam.